Suatu ketika Holifah Hisham ibnu Abdul Malik pergi menunaikan ibadah haji Setelah masuk Masjid Al-Haram beliau berkata Hadirkan padaku seorang sahabat Orang-orang berkata Amirul Mukminin mereka semua telah wafat Holifah berkata lagi Kalau begitu hadirkan seorang dari kalangan tabiin Maka didatangkanlah kepada beliau Taus Aliyamani. Setelah masuk ke dalam masjid, Taus melepas kedua sandalnya di samping permadani Khalifah. Ia tidak menyapa Khalifah dengan wahai Amirul Mukminin dan tidak pula dengan julukannya, melainkan ia duduk dan menyapa. Bagaimana keadaanmu wahai Hisham? Tak pelak, Khalifah pun menjadi sangat marah. Halifah bermaksud membunuhnya, namun orang-orang mencegah dan menegurnya. Halifah menekan dengan pertanyaan, Wahai Tawus, apa yang menyebabkan engkau berbuat demikian? Tawus menjawab, Aku melepas sendalku di samping permadani mu karena aku mencopotnya di hadapan Rob al-Izah. Setiap hari sebanyak lima kali namun dia tidak mencelaku dan dia tidak murka kepadaku aku tidak menyapamu dengan amirul mukminin karena tidak setiap orang mukmin rido dengan kepemimpinanmu maka aku takut akan menjadi pendusta aku tidak menyebutmu dengan kinayahmu karena Allah azza wajalla menyebut para nabinya dengan wahai Daud wahai Yahya wahai Isa dan menyebut musuh-musuhnya dengan celakalah kedua tangan Abu Lahab. Aku duduk di sampingmu tanpa meminta izin, karena aku mendengar Ali Ibnu Abi Talib berkata, Jika kamu ingin melihat seorang yang termasuk penghuni neraka, maka perhatikanlah orang yang duduk, tapi dikelilingi oleh orang-orang yang berdiri. Maka Holifah pun berkata, Berilah aku nasihat. Lalu Taus berkata, aku mendengar Ali ibnu Abi Thalib radhiyallahu an berkata Sesungguhnya di neraka Jahannam ada ular dan kala jengking sebesar bagul yang akan menyengat setiap pemimpin yang tidak berbuat adil kepada rakyatnya